パジミパジミパジミパジミパジミパジミパジミパジミパジミパジミパジミパジミパジミパジミパジミパジミパジミパジミパジミパジミパジミパジミパジミパジミパジミパジミ Jadi tidak ada yang bisa dilakukan Kecuali ganti total Untuk yang kita r a s i muda yang fresh Atau kita hire profesional dari luar Yang betul-betul kita bayar Untuk m e m a j u k a n apa yang kita inginkan Terima kasih Oke,、okay. Pak Gunawan, selamat pagi Ya, pendapat saya Tidak ada yang sulit di Indonesia Untuk usaha ya Yang sulit itu dari b i r o k a s i n y a aja 岡崎さんは 私はそれを知っているのは私はそれを知っているのは私はそれを知ってい n のは私はそれを知っているのは私はそれを知っているのは私はそれを知っているす。 memikirkan diri sendiri, kelompoknya atau sukunya sendiri-sendiri dan mereka tidak berpikir tentang nasionalisme, tentang bagaimana membangun negara, ya akibatnya terterai-terai, termasuk kebijakan ekonomi, dan termasuk bagaimana pembangunan itu harus dilaksanakan terima kasih, selamat siang tadi bio, selamat siang selamat siang, jawabnya、uh, kerja sama pemerintah dan swarta 50%-50% adalah pembangunan infrastruktur Dua, restrukturisasi perbankan, karena banknya banyak h a i a n y a dan banyak p u n g u t a n bunganya tinggi, juga kerjanya lamban, s e t e a h bank-bank yang tidak efektif, harus b e r a s i l ditutup. Nomor tiga adalah perbaikan s a r a n a birokrasi pemerintah, di mana pemerintah banyak melakukan pungli, termasuk juga p u n g u t a n u n t u e m b e b a s a n lahan yang terlalu tinggi, sehingga... Jadi terima rakyat hanya kecil, tapi d i korupsi gitu. Nomor empat yaitu tadi menghilangkan korupsi dan、uh, mem mematok kembali sebagian sistem keuangannya baik dan normal serta tidak di, d i l a l a p a n jasad kemanan, ya perbaikan sarana pajak dan sebagainya itu harus diperbaiki semua termasuk juga akses akses yang lain yang menghambat、uh, pertumbuhan. Uh, untuk investasi dan bisnis di Indonesia termasuk perizinan termasuk juga sistem、uh, mendapatkan izin yang tepat dan sebagainya, terima kasih b a i terima kasih Pak Dibel, p a Leo, selamat siang selamat siang juga, Bu Dona ya, ya kalau, kalau menurut saya memang kita melihat set P6 memang u d a h lebih maju ya dan yang kedua, saya melihat itu、uh, apa, kita selalu mengatakan uang negara di r a m p o k ya kapan selesainya membangun negara ini Itu aja, terima kasih Baik, terima kasih Pak Leo Tarif, selamat siang、ya. Baik t u t a n Bu Ini、ya. saya mau komentar aja ini Memang kalau saya perhatikan dari tahun ke tahun Memang kita ini semakin lama semakin sulit Pertama, p r o d u k t i v i t a s Indonesia sendiri Tidak bisa bersaing Sedangkan bahan impor t u h Kayak banjir bandang, l a h s a Bu Nah, sedangkan kita itu disini Dapat kredit bunganya tinggi sekali b u s g a n y a tinggi sekali マスクタンボレーサーはれい